Life, boy. Huh? Huh? <laughs> mm -hmm. <laughs> yeah. Ini, gak ada kuman yang berani teketin Rara di sekolah Aman Sedia payung sebelum hujan <tuh> <tuh> Perasaan di luar gak hujan, Lera Oh, ini Ini namanya perlengkapan anti kuman Ibu guru bilang Anak-anak sekarang ini sedang ada perubahan Waduh, nan banyak kuman-kuman yang bisa membuat kita sakit. Ada baiknya sedia payung sebelum hujan. Gitu kata Bu Guru. Enggak <tik> gitu juga caranya kalau mau lawan kuman, Ra. Kalau mau bersih dan terlindungi dari kuman, mending pakai ini deh. Hmm, wangi banget. Ini wangi kasturi, Ra story Astori ini mau kesukaan Rasulullah. Oh. Cara mandi dulu. Eh. Hmm. Uh. <tik> Wangi dan nang. Ra. Huh? Kalau nari terus nanti telat loh ke sekolahnya <tuh> Bener kan? Makanya sedia life boy sebelum kena kuman, Ra DUM DUM DUM DUM